Assalamu'alaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas Tetangganya ini bernama Abu Jahil ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas, namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya. Berbagai macam rayuan dan pujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya? Tanya sang istri kepada Abu Jahil. Sepertinya dia tidak akan menjualnya. Padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi. Tapi dia tidak tergiur, jawab Abu Jahil. Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas, bujuk sang istri. Setelah berpikir agak lama, Akhirnya, Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya. Usul Abu Jahil. Bagaimana caranya? Tanya sang istri penasaran. Kita kerjain Abu Nawas setiap hari. Jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus yang menimbulkan percekcokan Pernah suatu hari ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah Ia berjalan melewati rumah Abu Jahil Tiba-tiba ia diguyur seember air oleh Abu Jahil Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah Kurang ajar, kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil Kata Abu Nawas penuh emosi Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku Teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. Sabar Abu Nawas, sabar Jangan terbawa emosi Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja ujar salah satu tetangganya kalian selalu saja membelanya setiap kali dia berbuat jahat padaku kalian menganggapnya tidak sengaja lalu apa maksudnya? ucap Abu Nawas sangat kesal karena kecewa akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah setibanya di rumah ia duduk di kursi dan termenung aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain," pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain. Namun Abu Nawas tetap bertegak menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijualnya rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya kita harus segera membelinya sebelum keduluan oleh orang lain rencanaku ternyata berhasil kata Abu Jahil kegirangan tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita tanya sang istri itu soal gampang kita turuti saja berapa harga permintaannya nanti kita tambahi ujar Abu Jahil ya sudah pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaf padanya dan tampakan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya padamu, saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. Tunggu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas, ucap Abu Jahil pura-pura sedih Bila engkau berkenan jualah rumahmu kepadaku aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu rayu Abu Jahil Sejenak Abu Nawas terdiam tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil ujar Abu Nawas Katakan padaku Abu Nawas berapa harga yang kau minta aku akan menambahinya Balas Abu Jahil Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu Tapi ada syaratnya Ucap Abu Nawas Utarakan saja padaku Apa syaratnya? Tanya Abu Jahil Di rumahku ini Ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga Dan aku tidak akan memindahkannya Apalagi sampai menjualnya Karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku Dan ayahku mendapatkannya dari warisan kakekku Paku itu begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku Sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku Agar tidak boleh melalaikannya Kata Abu Nawas menjelaskan Semua orang yang hadir heran dan bertanya Sebuah paku Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas? Dengan percaya diri, Abu Nawas kembali berkata, Yah benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah, asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kau mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu Kalau boleh tahu, di mana kau tancapkan paku tersebut? Tanya Abu Jahil Paku tersebut tertancap di ruang makan, jawab Abu Nawas mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas Beberapa hari kemudian saat waktunya sarapan pagi Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah dijual Ia masuk ke ruang makan hanya untuk menengok paku wasiatnya Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama mereka. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut Abu Nawas dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya. Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu. Tapi mereka tak berani melarangnya. Sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Esok harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, Hai hey Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu. Abu Nawas menjawab, Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual. Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak ada satupun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.